Komselon berita malam edisi hari ini 22 April 2018 dibacakan Ardian Syah. TMK Biro Imigrasi gra pindahkan rohingya Penjual dan pembeli sabu diringkus. Perusahaan diminta prioritaskan tenaga kerja lokal. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom SLAMB Berita malam ini juga bisa anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumale, Radio Lausar 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takemon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Uderlun Pemka Biren meminta imigrasi Loksemawe, IOM, serta UNHCR untuk segera mencari solusi atau lokasi lain untuk penempatan warga muslim etnis rohingya yang sejak Jumat kemarin ditempatkan di SKB Jodgapu Biren. Kala BPBD Biren, M. Nasir SP, MSM, kemarin mengatakan Sabtu sore Pemka Biren dan tim imigrasi dari Loksemawe, IOM, dan UNHCR melaksanakan rapat tentang penanganan darurat pengungsi. Pertemuan juga dihadiri Dandim 011 Biren serta beberapa LSM. Dalam rapat itu, intinya penempatan imigran rohingnya di SKB Codgapu Biren sangat tidak layak. Penanganan selanjutnya, PMK Biren mengharapkan imigrasi Loks Mawai melaksanakan rencana pemindahan pengungsi ke tempat yang lebih layak. Wakil Bupati Biren, Dr. Hamuzakar Agani SHMSI kepada Seram BFM mengatakan, Pertemuan beberapa unsur yang menangani imigrasi di Biren Sabtu sore menghasilkan beberapa hal menyangkut penanganan rohingnya. Hasil pertemuan lainnya, imigrasi, IOM maupun UNHCR akan menyampaikan kebijakan yang akan ditempuh pada Senin esok. Sudah dulu, Tetugas Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Utara kembali berhasil menangkap seorang penjual dan pembeli narkotika jenis sabu-sabu di dua lokasi terpisah Sabtu malam. Keduanya adalah Reza, 28 tahun, warga Desa Palu, Kecamatan Tanah Pasir. Ia ditangkap di kawasan Desa Aron, Kecamatan Sam Talira Aron, bersama barang bukti 5,70 gram sabu-sabu. Sementara seorang penjual, Udin, 48 tahun, warga Aceh Utara, ditangkap di kawasan Desa Baru, Kecamatan Sam Talira Bayu, Aceh Utara. Bersamanya disita barang bukti 0,58 gram sabu-sabu. Kapolres Aceh Utara KBP Ian Rizkian Milyardin S.I.K. melalui kasat narkoba KP Ildani kepada seram BFM mengatakan, petugas mendapatkan informasi dari warga kemudian menelusurinya. Petugas berhasil meringkus Reza. Dalam proses pengembangan diketahui Reza memperoleh atau membeli sabu dari Udin. Kini keduanya dan barang bukti telah diamankan. Sementara itu petugas masih terus mengembangkan kasus tersebut guna membongkar jaringan atau pemasok sabu-sabu tersebut. Darulun anggota DPRK Nagan Raya meminta pihak perusahaan kelapa sawit yang ada di daerah itu untuk memprioritaskan para tenaga kerja lokal. Pasalnya saat ini sejumlah perusahaan kebanyakan menampung tenaga kerja luar sedangkan lokal tidak menjadi prioritas. Hasana anggota DPRK Nagan Raya kepada Serambi mengatakan... Banyak buruh kasar yang bekerja di sejumlah perusahaan kelapa sawit berasal dari luar provinsi Aceh, padahal warga banyak membutuhkan pekerjaan. Ia juga menambahkan pihaknya berharap kepada perusahaan memperhatikan warga yang ada di sekitar, agar perusahaan dapat menerima sebagai buruh kasar dan tenaga teknis yang memiliki kemampuan. Sehingga dengan adanya bantuan dan perhatian dari pihak perusahaan, warga bisa terbantu dari sisi perekonomian disebutkannya juga saat ini banyak perusahaan yang mempekerjakan tenaga luar baik di perkebunan dan pabrik kelapa sawit sehingga menjadi permasalahan Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM Sudarlun Kadis Perindustrian Perdagangan koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Sperindakop dan UKM Simelu, Insinyur Ibnu Abbas kepada Seram BFF mengatakan pihaknya menghimbau para pedagang sembilan bahan pokok di wilayah Kepulauan Semedu untuk tidak menaikkan harga menyusul terganggunya pelayaran ke Simelu akibat cuaca buruk. Terganggunya pelayaran telah menyebabkan distribusi sembako ke Simelu terputus karena tidak beroperasinya kapal penyeberangan atau pengalihan rute pelayaran seperti rute ke Melabuh dan Aceh Singkil mengingat gelombang tinggi melanda perairan setempat. Kepada pihak penyelenggara pelayaran di Simelu maupun di daratan Aceh, pihaknya meminta untuk lebih mengutamakan kendaraan pengangkut barang ke Simelu apabila cuaca atau pelayaran kembali normal. Selama beberapa hari ke depan lanjutnya, Disprindakob dan UKMC Melu bersama instansi terkait terus memantau kondisi stok kebutuhan pokok di wilayah ini agar tidak ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan pribadi dalam kondisi saat ini. Sudarlun Bupati Pidi Roni Ahmad atau Abu si mendesak kepada 730 gesi yang tersebar di 23 kecamatan segera mengusulkan program kerja pembangunan gampung melalui alokasi dana anggaran pendapatan dan belanja Gampung 2018. Abu Sik mengatakan seiring dengan telah tuntasnya Perbupi nomor 13 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan APBG sejak sepekan lalu telah disampaikan ke 23 kecamatan. Maka ia berharap agar seluruh Gesi untuk segera mengajukan kanun Gampung pengusulan program kerja pembangunan. Dalam rentang waktu tersebut, pihak Gesi sudah dapat mengajukan proses pengajuan dana tahap awal sebesar 25 Diakui pula oleh Abu Sik terlambatnya perbup dikarenakan adanya proses mutasi. Demikian juga pemerintah berharap agar seluruh Gesi untuk mematuhi aturan dan petunjuk teknis yang telah ada dalam aturan negara dan peraturan bupati. Terlundai kondang Ustadz Abdul Somad LCMA mengajak masyarakat muslim untuk terus meningkatkan silaturahmi dalam suatu majelis agama. Hal itu dikatakan Ustadz Abdul Somad saat memberikan tausiyah setelah salat subuh pada minggu pagi di halaman Polres Aceh Barat. Kehadiran Ustadz Somad disambur ke Polres Aceh Barat AKBP Raden Bobi Arya Prakarsa dan Rem 012 Tegu Umar, Kolonel Infanteri Nefra Firdaus, Sekda Bukhari, Forkopimda dan Rektor Utu. Ustadz Somad sebelum memberikan Tossia ikut berjamaah salat subuh bersama yang diikuti sekitar 4000an orang jamaah yang memadati Polres serta jalan di depan kantor polisi tersebut Ustadz Somad juga meminta masyarakat muslim meningkatkan keimanan dan ketakwaan para jamaah Tossiaah demikian juga dapat menambah ilmu agama dan menyempurnakan iman dan ibadah sehari-hari Darlun Tim Satuan Tugas Dana Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDTTRI meminta aparat penegak hukum untuk memproses oknum-oknum yang terlibat dalam penyalahgunaan dana alokasi dana gampung-gampung Senebuk Jalan Kecamatan Idi Iditunong, Aceh Timur yang bersumber dari ADG 2016. Sebelumnya sejak tiba di Aceh Timur, Tim Satuan Dana Desa yang diketuai Ma'ruf Irfani ...telah melakukan serangkaian kegiatan di Aceh Timur. Kegiatan yang dilakukan mulai dari berkoordinasi dengan Dinas DPMG, Inspektorat, Polres, Kejari... ...untuk melakukan pemeriksaan bersama terhadap dokumen administrasi dan proyek fisik... ...yang telah dikerjakan di Gampung Senebuk Jalan yang didanai ADG 2016. Kemudian hasil evaluasi dan pemeriksaan Tim Satgas Dana Desa terhadap penggunaan ADG 2016 di Gampung Senebuk Jalan, Kecamatan Iditunong, Aceh Timur, diserahkan kepada Polres Aceh Timur. Ketua Tim Audit Random Gabungan Satgas Dana Desa Kemendes PDTTRI Ma'ruf Irfani kepada Seram BFM mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pihaknya terhadap pengelolaan ADG 2016 di Gampung Senebuk Jalan diduga mengandung kebenaran yang cukup dan memenuhi syarat untuk didalami dan diperiksa lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.